Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu ya dengan pandangan syariat Islam ya? tentang penegak hukum modern-modern sekarang yang seharusnya di vonis mungkin ada memberi kesempatan. Di lama-lama kita ngatakan membuka celah. Di mana? Penegak hukum yang tidak langsung memvonis yang bersalah. Kadang-kadang dibikin lama kan di situ kan ada justru membuka celah kadang-kadang banyak yang bisa memutar balikan fakta ini pandangan saya di bagaimana keterlambatan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah masalah kadang-kadang biasanya harus difonis tapi ditunda besok hari besok lagi dan mungkin lama di situ kadang-kadang ada celah untuk memutar balikan fakta ini pandangan saya di itu bagaimana terus dengan apalah rekonstruksi itu apakah diperkenakan rekonstruksi padahal sudah benar-benar bersalah tapi disuruh bagaimana caranya misalkan membunuh gitu. misalkan kayak modelan membunuh itu rekonstruksi istilah rekonstruksi gitu, gue, ya. Hmm, ya. itu baik iya kita coba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah tentang keterlambatan penegak hukum di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku-pelaku kejahatan. Itu seolah kita kembalikan kepada, hukum itu ada tiga. Hukum di dalam syariat Islam itu dibagi tiga kelompok. Yang pertama adalah hukum Fard. Hukum Fard itu adalah hukum orang per orang. Di dalam menegakkannya tidak usah nunggu dari pemerintah tapi kita bisa menegakkan di dalam diri kita sendiri sholat bayar zakat dan sebagainya, gak ada sangkut pautnya dengan dengan pemerintah, yang kedua adalah hukum koto yang tidak bisa diselesaikan kecuali harus ada penengah yang diwaliki oleh kodi atau hakim persengketaan, urusan harta dan sebagainya itu hukum maka tidak bisa kita selesaikan sendiri kecuali dengan kerelaan namanya suluh atau damai selagi tidak bisa damai. Tidak bisa mengambil yang paling mulia yaitu damai antara saudara dengan saudara Maka baru naik ke mahkamah untuk diadili oleh seorang hakim Agar dikembalikan kepada yang berhak Baru yang terakhir yang paling berat yang paling besar adalah Hukum imamah Ada sebagian hukum yang hanya bisa dilakukan oleh imam Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang kebanyakan Karena ini ada sangkut got pautnya dengan misalnya nyawa dan seterusnya Dan tidak semudah itu maka ini hukum imamah ini tidak gampang sehingga ini kita kembalikan kepada kejujuran seorang pemerint, pemimpin di dalam memimpin sebuah negara tidak serta-merta makanya keterlambatan itu kita tidak bisa menuduh kalau mereka sengaja menunda-nunda atau mungkin kalau belum ada bukti sebab karena memenggal lehernya orang kan tidak bisa kalau salah, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum itu kan koidah yang berlaku salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum Sehingga makanya, kenapa hukum kisos, hukum potong tangan, hukum, menghukum orang murtad dengan penggal le leher dan sebagainya. Itu adalah hukum imamah yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Sebab kalau dilakukan semua orang, semata ini murtad, besok penggal, ini murtad, besok penggal, ini, ini. Bahkan mungkin ada orang yang tidak membunuh, tiba-tiba dituduh seperti yang terjadi pada zaman Nabi, ada orang tidak mencuri, tapi barang curiannya dititipkan di O, orang. Sehingga orang menjadi tertuduh, mohon maaf. Ada seorang penjahat, penjahat, dia sudah merasa tidak aman, tak tahu apa Barang curiannya dimasukkan tas kawannya, lalu dia pergi Lihat yang ditutup siapa akhirnya? Kawannya Apakah serta-merta, wah ini barangmu ada kamu, langsung potong tanganmu, ya ntar dulu dong Dia mengatakan saya tidak melakukan dan sebagainya Tapi barang kau ada di sini, lah. nanti perlu proses selanjutnya, tidak gampang lalu, wah ini ketemu di, di tasmu, langsung potong tanganmu, enggak jadi kalau sudah hukum berkenaan hukum imamah, ini perlu proses panjang karena jangan sampai salah di dalam memberikan hukum hukuman. Nah ini, ada pun masalah, mestinya ya, bukan celah untuk orang berbuat jahat. Waktu, tempo itu untuk memastikan bagi penegak hukum untuk mencari penjahatnya. Mestinya seperti itu. Cuman kalau sebuah tatanan negara mungkin di luar Indonesia sana, kalau mangsa itu pemerintahnya jahat itu yang repot kita udah asal menuju negeri kita, negeri orang lain sana, yang jauh, yang nggak usah disebut namanya, negeri di luar dunia sana. Ini, kalau memang ternyata ini adalah kejahatan yang ada sangkut pautnya dengan hukum kisos atau potong tangan dan sebagainya nggak semudah itu. Takut salah, sebab bohong ada orang membunuh. Ternyata bukan dia membunuh Ternyata sebenarnya kejadian bukan dia pembunuhnya, apalagi dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh sebagian, itu apakah benar yang terjadi, ternyata pada zaman dulu juga pernah ada, karena orang butuh dia menanggung hutang dan sebagainya, ini ini ini, ini, sehingga rela, rela dibayar untuk dia mengakui kejahatan tersebut, penjahatnya aman di sana, sehingga dia merilakan rekonstruksi, dia melakukan, iya waktu itu saya membunuh begini, saya begini, padahal dia tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia bu putuh dia punya utang dan sebagainya dan sudah dijanjikan oleh orang kaya nanti nanti kalau kau masuk penjara saya yang membebaskannya pokoknya jangan saya masuk penjara lihat bisa saja semacam ini jadi mungkin na'udzubillah saya orang kaya melakukan mencontoh saja kalau nyontok orang lain nanti bingung deh contoh contoh itu enggak beneran orang kaya melakukan kejahatan akhirnya membayar orang fakir untuk mewakili ini untuk menggantikannya dikemas dan kau berlaku iya saya ngelompati sudah diajari cerita dia udah janjikan kalau masuk penjara tenang saja pokoknya jangan saya deh Nah ini bisa saja yang demikian itu. Kenapa? Bisa saja kebenaran di diputar di, di baliknya. Betul yang anda tanya anda sampaikan. Bisa saja tempo yang panjang itu menjadikan celah bagi siapapun untuk merubah kebatilan menjadi kebenaran atau sebaliknya. Agar tapi sebenarnya tempo yang diberikan kepada penegak hukum itu justru untuk mencari siapa penjahat yang sesungguhnya. Kalau penegak hukumnya benar, yang menjadi masalahlah penegak hukumnya tidak benar agar makan tanaman repotnya siapa yang harus menjaga? Ani ini, ternyata penjahatnya adalah penegak hukumnya misalnya. Ini yang paling repot kita. Tapi kita pun tidak boleh serta-merta mengatakan yang demikian itu, karena kita belum tahu siapa penjahat yang sesungguhnya itu. Memang jika benar-benar terjadi bagi seorang penegak hukum wajib menegakkan, terbukti, tidak usah ditunda-tunda, terbukti. Dan bahkan di negeri-negeri kafir sana itu lebih tegas dalam menegakkan hukum. Misal ada kejahatan langsung dilacak selesai, biarpun siapa saja, biarpun menteri yang pun ternyata sudah disiapkan peti mati, kayak di negeri-negeri Cina dan sebagainya. Sementara di dalam Islam itu mestinya harus lebih dari itu. Hanya perbedaannya, di negeri-negeri kafir itu adalah di dalam melacak kejahatan, kadang-kadang tidak sedetail yang ada di dalam Islam. Sehingga bisa saja salah menghukum. Orang yang tidak bersalah bisa saja di, dihukum. Dan ini bermasalah. Makanya ingat, Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum Kalau salah menghukum, doleh besar. Kalau salah memaafkan, semoga dengan dimaafkan ini menjadi lapang hatinya lalu dia bertobat secara sesungguhnya Baik ini saja, permasalahan adalah kita kembalikan kepada penegak hukum Semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka semuanya Dan tidak boleh serta-merta karena keterlambatan mereka lalu kita menjalani hukum dengan diri kita sendiri Itu juga salah Kecuali sudah terbukti mereka tidak mau menangani, mungkin kita bisa membuat satu gerakan. Agar tapi bukan kerusakan, gerakan untuk menampakkan bahwa kita rindu untuk ditegakkan hukum tersebut. Jangan sampai terjadi fitnah pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan terjadi lagi. Itu adalah orang yang ingin terburu-buru. Buru-buru waktu Sayyidina Utsman itu terbunuh. Lihat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, Imam dan Mulham beliau yang selalu mendapatkan ilham kada adalah wali kalau bicara wali kutub ya beliau adalah wali yang wali seperti Sayyidina Abu karena adalah wali besar dan sebagainya bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu bukan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menunda untuk menghukum pembunuhnya Sayyidina Utsman karena zaman itu zaman fitnah Wuh. tapi ternyata ada orang-orang yang memang beliau adalah orang-orang yang tidak benar mencoba untuk menfitnah katanya Sayyidina Imam Ali menunda Naini lagi. Pada Imam Ali siapa? Tidak akan beliau adalah curang. Tidak akan berpikir-pikir tentang kepentingan diri apalagi anak keluarga tidak. Tapi mereka dalam proses. Tapi ternyata ada orang buru-buru kemudian menjadikan pertikaian yang besar di antara para sahabat Nabi waktu itu adalah fitnah lagi. Terjadi fitnah yang besar pada zaman tersebut. Bukan yang bukan pelaku perang itu sendiri yang yang jahat. Yang jahat bukan telah difitnah oleh orang orang ketiga. Sehingga juga bagaimana terjadi peperangan antara Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, kemudian dengan Sayyidat Aisyah dengan Imam Ali. Ini kan dalih. Dalihnya adalah di antaranya adalah menganggap keterlambatan Imam Ali di dalam menegakkan hukum itu oh, tidak. Imam Ali sangat hati-hati. Salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Hati-hati. Ini ini adalah berkenaan dengan. Darahnya orang yang beriman ini. Bukan urusan dengan orang kafir. Darahnya orang beriman. Siapa pelaku pembunuhnya dan seterusnya. Perlu dilacak dan seterusnya. Dan juga di dalam memberikan hukuman ini harus tepat. Agar tapi memang ada orang terburu-buru. Cuman memang ada penegak hukum yang memang malas menegakkan hukum. Karena takut nanti digoyang kursinya. Sehingga dia, ah biar saja nanti ya berlalu. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu SWT. Maka pun demikian kita juga tidak boleh gampang membuat gerakan gerakan Demo itu maknanya bukan buat kerusakan. Demo itu adalah untuk menampakkan kerinduan kita untuk menegakkan kebenaran tanpa harus membuat kerusakan. Demo itu menampakkan ini lo seruan hati kami, tolong tegakkan kebenaran. Demo itu ada juga demo-demo demo profesi itu. Senang demo ada hati-hati. Allahu akbar. Tidak sholat Eh Allah Akbar tidak sholat Perlu dia. Ya. Jadi Allahu Akbar nya itu bukan dirindu kepada Allah Hanya pengen rombongan Allahu Akbar hati-hati Tapi kita juga tidak boleh menuduh orang demo Tidak karu karuan main tuduh-tuduhan ini Maksudnya kita pengen benah deh Benah diri bagaimana kita menyiapkan keterlambatan itu Ya kalau kita bertemu dengan aparat Tolong tegakkan dengan cepat Kita buat demo agar hukuman ini disegerakan karena memang ini adalah perkenaan dengan kemaslahatan umat dan segera di, di kalau pelaku-pelakunya diinterogasi, dicari, dilacak sampai ketemu dan seterusnya tidak boleh berlarut-larut, nanti kalau berlarut-larut, lihat ada ketidakpuasan dari umat, ini bisa mengenai kita sampaikan yang demikian itu dan sekarang memang kejahatan betul-betul dikemas orang yang berbuat jahat kadang-kadang dibalik layar, ini yang repot dan pernah dikisahkan juga pada zaman Nabi orang paling jahat ternyata tidak tambah, ini yang paling membahayakan Sehingga hanya wayang-wayangnya saja ditampilkan, ternyata itu diramar semuanya, penjahatnya tetap berbicara. Sehingga di dalam Islam ada tahkik, mencari penjahat yang sesungguhnya ini lebih penting, daripada buru-buru memberikan hu hukuman. Baik itu adalah bicara tentang hukum yang sangat besar, baiklah sekarang kita bicara tentang hukum untuk diri kita sendiri, hukum farat, bagaimana sholat kita di rumah kita, bagaimana menjaga anak kita agar mereka tetap bisa menutup awrat mereka, menjalankan sholat secara tertib, belajar yang benar, kemudian mereka adalah yang jadi aparat-aparat ke depan, tahun-tahun yang akan datang kita perlu membenahi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri semoga dengan itu semuanya adalah akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat kemudian masalah rekonstruksi itu adalah uh, sebetulnya tidak perlu yang demikian itu, kecuali punya makna pun sebetulnya apa yang dilakukan oleh penegak hukum seperti itu tuh ingin niru Islam, kenapa gak langsung ngambil Islam saja kalau Islam itu kalau ada orang pelaku kejahatan yang sifatnya kayak pembunuhan itu langsung dibunuh dan digantung biar orang tahu kalau kau bodoh dibegitukan, kan cukup? Maksudnya apa? Biar orang tahu loh ini kejahatan begini ya, tidak boleh. Nah, tapi rekonstruksi bisa jadi wah bahan. Oh, kalau besok saya nyuri caranya begitu ya. Kalau cara begini nggak selamat, berarti saya akan cara nyuri saya kayak begitu, cuman saya tambah sedikit biar saya tidak ditangkap gimana? Wah, tambah anak korban nanti. Jadi rekonstruksi itu adalah sebetulnya tidak terlalu diperlukan untuk apa itu semuanya Kalau sudah terbukti dia melakukan kejahatan, dia aja istitahat untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihimbu dan seterusnya Tidak perlu di, e, apa, kecuali punya makna, itu sebenarnya kan makna pembuktian Setelah dibuktikan, beres, selesai, tidak usah buang-buang duit untuk rekonstruksi di dalam islam tidak ada hal yang semacam itu, adanya jika sudah terbukti ya sudah ditegakkan hukum atasnya kalau memang itu kejahatan yang ada sangkut khutbah ya, dengan kemaslahatan umum ditampakkan tapi kalau kejahatan pribadi hendaknya disembunyikan kalau kesehatan itu sifatnya adalah membahayakan untuk orang lain, diinformasikan sebanyak-banyaknya kayak kalau membunuh orang, dibunuh setelah dibunuh dikantung sesaat atau di memperikan jenazahnya itu loh sang pembunuh jangan sampai engkau membunuh, ada di dalam islam yang semacam itu Allahuakbar